Mitra bisnis, di sejumlah media masa, Kementerian Pariwisata memasang iklan dengan gambar sosok Menteri Pariwisata, mengucapkan selamat berlibur dan mengajak mengunjungi objek wisata dalam negeri. Maksud iklan ini tentu baik, yaitu mempromosikan pariwisata lokal. Tapi efektivitasnya diragukan, karena informasi daerah tujuan wisata di Indonesia masih sangat minim, kemudian sarana dan infrastrukturnya masih jauh dari memadai. Dan akhirnya daerah yang dikunjungi pun hanya itu-itu saja, sedangkan bagi yang berduit lebih memilih ke luar negeri. Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Presiden Direktur Pulau Umang Resort yang juga Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Provinsi Banten, Christian Halim. Pak Kris, bagaimana komentar Anda? Uh, kalau menurut saya begini ya, kalau, kalau iklan itu kan relatif misinya apa gitu kan? Ya, dan e, saya lebih menggarisbawahi bahwa kita nggak boleh sekali-kali berlindung bahwa anggaran minim gitu ya Karena sebetulnya lebih penting kan bagaimana kita e, memanfaatkan apa yang kita miliki Bukan berarti kalau anggaran minim terus hasilnya juga jadi minim kan Kalau misalnya kita memang punya kemampuan untuk melakukan terobosan-terobosan Yaitu dengan kerjasama dengan berbagai pihak Walaupun anggarannya minim hasilnya bisa maksimum gitu Jadi kalau menurut saya soal anggaran relatif walaupun tentunya Tentunya kalau anggaran lebih besar ya hasilnya secara logika harusnya lebih besar. Tapi belum tentu kalau misalnya strateginya tidak tepat. Strategi yang tepat itu seperti apa Pak? Nah yang dimaksud dengan strategi eh, yang tepat itu seperti apa gitu kan? Apakah iklannya harus langsung ke destinasi? Nah, kalau misalnya langsung ke destinasi, otomatis akan menimbulkan kecemburuan, kan? Kenapa nih, Kementerian Pariwisata kok iklannya bangka? Nah, kalau provinsi lain bagaimana? Kapan? Nah, jadi sehingga e, harus dibedakan yang namanya nasional campaign sama e, destinasi, gitu ya. Tetapi kalender e, of event yang bisa diterbitkan oleh Kementerian Pariwisata mengenai agenda kegiatan dari seluruh daerah tujuan wisata, nah itu harus bisa diakses dan dipublikasikan jadi mungkin secara nasional dipublikasikan bahwa klik misalnya eh, apa turism baik Indonesia misalnya atau wisata dengan hati atau apa gitu ya eh, bisa diklik di situ nah di kampen di situ disitulah data-data eh, lengkap eh, mengenai DTW dan di DTW itu sendiri lengkap dengan akomodasi dengan dengan eh, apa objek wisatanya apa gitu kan Tapi masalahnya informasi daerah wisata di Indonesia kan masih sangat minim. Setuju, setuju. Kalau itu saya setuju sekali. Jadi artinya mungkin orang Indonesia itu terlatih dengan naluri yang hebat gitu ya. Jadi tanpa sainis dia udah bisa nyampe gitu. Nah, eh, yang jadi persoalan adalah bahwa pariwisata sebagai leading sektornya harus bisa mengajak kementerian eh, misalnya dari perhubungan misalnya kan. Sehingga sainis sanis jalan raya ada. Tetapi sekarang kan zaman internet. Jadi, e, Kementerian Informasi ini, Informatika, itu sebabnya kenapa harus ada satu khususnya, e, kan di Kementerian Pariwisata ada Direktur Destinasi misalnya ya. Nah, itu Destinasi ini bekerja sama dengan Kabupaten Kota, Provinsi, sehingga masukan-masukan BTW itu bisa dimasukkan, sehingga ketika dia masukkan e, wisata e, ke, ke Google gitu, <laughs> itu... Uh, saya mau wisata pantai misalnya kan, oh pilihannya banyak mau kemana gitu. Bagaimana kita punya informasi yang mudah diakses kemudian uh, menarik gitu ya. Demikian Christian Halim dan saya Rizal Andika.